Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Minggu 14 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah. Badai terjang Subul Salam pohon tumbang sebabkan listrik padam. Mantan Gubernur Aceh sebut Kenduri menjadi salah satu forum penyelesaian konflik. Dua rumah di Hago Barat Laut Loxmawe musnah terbakar. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang sudah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM, Blogs Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Selam FM Sudarun hujan deras dan petir disertai angin kencang melanda sebulu salam minggu sore Bahkan angin kencang membuat pohon yang berada di Jalan Nasional Subuh Salam Tapak Tuan, tepatnya di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang, Kiri, tumbang hingga menutupi badan jalan dan menimpa kabel listrik. Pohon tumbang ini membentang di badan jalan nasional yang berada tidak jauh dari Mapolres Subuh Salam. Akibatnya puluhan kendaraan berbagai jenis dari arah tapak tuan menuju medan maupun sebaliknya terperangkap di lokasi. Beruntung tidak ada korban dalam musibah pohon tumbang tersebut. Pohon yang tumbang selain menutup akses jalan turut merusak kabel listrik. Penerangan listrik di Subur Salam dan sekitarnya pun padam total. Hingga kini kota Subur Salam masih diwarnai hujan dan kilat disertai kemuruh petir. Sudarlun mantan wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan kenduri yang diselenggarakan masyarakat di Aceh merupakan salah satu forum penyelesaian konflik antar warga. Muhammad Nazar saat berbicara pada peringatan maulid Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, Yang diselenggarakan warga Aceh, Taman Iskandar Muda, Cabang Manggarai, Jakarta, Sabtu malam mengatakan, jika kemudian di Aceh begitu banyak kenduri, itu ada maknanya. Bukan sekedar makan, melainkan sebagai forum penyelesaian konflik warga. Dengan hadir pada acara kenduri, mereka dapat bersilaturahmi dan saling kenal. Disebutkannya juga, kenduri juga berdampak kepada sosial yakni sebagai perdam konflik. Sederlun, sebanyak 2 unit rumah berkonstruksi kayu di desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti Loksmawe, minggu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun harta benda milik penghuni kedua rumah tersebut ludes terbakar. Kedua rumah yang terbakar masing-masing dihuni Ridwan Ibrahim bersama 5 anggota keluarganya dan rumah Safrizal yang dihuni bersama 2 anggota keluarganya. Ketua Tagana Loksmawe Samsul Bahri mengatakan sejauh ini penyebab kebakaran belum bisa dipastikan. Menurutnya untuk proses pemadaman api berlangsung sekitar 1 jam melibatkan pemadam kebakaran dari Pemko Loksmawe dan Pemkab Aceh Utara. Sudarlun Senator asal Aceh Sudirman atau Haji Uma mengaku mendapatkan informasi adanya dua warga asal Aceh yang ditangkap kepolisian di Raja Malaysia. Haji Umar mengatakan pihaknya masih menelusuri informasi detail tentang keberadaan kedua warga tersebut. Informasi awal yang diperoleh Haji Umar mengatakan dua warga asal Aceh telah ditangkap di tempat terpisah di negeri jiran yaitu M. Afzal asal pesangan Kabupaten Biren dan Said Bafdal asal mutiara Kabupaten Pidi. Menurut senator asal Aceh ini ia mendapat kabar tersebut dari pihak keluarga yang meminta bantu komunikasi dan koordinasi terkait nasib kedua warga itu. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Haju Umar lalu melakukan kontak dan koordinasi dengan beberapa pihak, antara lain BP3TKI, Dinas Sosial Aceh, dan KBRI di Malaysia. M. Abzal yang bekerja sebagai mekanik ditangkap di Teluk Panglima Garang Selangor pada 21 Desember 2017 dengan alasan yang belum diketahui. Sementara Said Bafdal yang bekerja sebagai penjual buah ditangkap di Rawang Sungai Buloh Selangor dan berdasarkan informasi ditahan di Penjara Kajang Malaysia, Sejak 4 November 2017 Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sterlun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan warning terkait potensi angin kencang diiringi gelombang tinggi di perairan Indonesia termasuk perairan Sabang dan Simelu pada 14 hingga 15 Januari 2018. Warning BMKG dikutip Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh menjelaskan berdasarkan pantauan kondisi atmosfer terkini terdapat peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah perairan Indonesia antara 28 km per jam hingga 46 km per jam termasuk di perairan Aceh yaitu Sabang dan Simelu. Sedangkan peningkatan kecepatan angin 46 km per jam hingga 64 km per jam berpeluang terjadi di Laut Cina Selatan Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Natuna, Anambas, perairan Kalimantan Barat, dan Selat Karimata. Dampak yang bisa ditimbulkan dari gangguan cuaca ini antara lain gelombang tinggi. Tinggi gelombang 1,2 meter hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin 12 km per jam hingga 19 km per jam berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Sabang dan perairan Barat Pulau Simelu hingga Kepulauan Mentawai. Sudah tim gabungan Polres PD menangkap Khairuddin warga Desa Belang Kecamatan Mutiara, 3 PD, Sabtu, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemuda ini diciduk di kosnya di Desa Belang Raya, Laweng. Polisi menangkap Khairuddin karena diduga membongkar dan mencuri di toko mesanud di Gampung Belang Kecamatan Kota Sigli. Toko yang menjual oli kendaraan roda 4 itu digasak pencuri sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat saat pemilik sedang salat asar. Kasatres Krimpol Respedia KP Mahliadi mengatakan pelaku masuk melalui pintu depan dan mengambil uang tunai Rp5 juta, rupiah, dua smartphone, dan satu sepeda motor Yamaha Fiction berwarna putih BL3469 PAN. Dari Newsroom Seramitanjung Permaiskian, Berita Malam Medisi Minggu 14 Januari 2018,